加弹 Meja Tanah airku Indonesia Tanah airku Indonesia Nat, ha. emang mau dijual di mana sih? Persembahan untuk anak-anak sekolah Tapi dijual di iTunes sama digital juga ada Di toko-toko CD juga ada Tapi sayang, di toko ayam gak ada Ya, kau dah sampai